kita mulai taklimnya Bapak Ibu asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunyawaddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du ba qala allah ta'ala fil kitabil karim A'udzu billahi minash-shaytanir-rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus-salihat la yastakhlifanahum fil-ardh kama stakhlafal ladhina min qablihim. Sadaqallahu al-'azim. Bapak Ibu dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah di siang yang cerah ini Allah memudahkan langkah kita untuk bisa salat zuhur berjamaah melanjutkan dengan taklim bersama di ruangan ini mudah Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai sedaqatun jariyah yang insyaallah akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di kiamah. Apa kabar semuanya? Pakai gerakan tangan dan yel-yelnya yang mantap. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Bisa? Coba cek dulu. Bapak Ibu kan akwat, apa kabar semuanya? Oke. Okay. Baik, langsung ke tema ya, Kebangkitan Islam Abad 21, Fenomena Hambatan dan Aksi. Kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nur ayat 55, Allah menyebutkan Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat layastakhlifannakum fil ardam mustakhlifal ladzina min Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh ingat yang diberikan janji ini orang yang beriman dan beramal soleh amal profesional yang memadukan antara ubudiah dengan muamala bahwasanya dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi karna stakhlafal ladina min koblihim sebagaimana dulu orang-orang sebelum mereka pernah berkuasa dan kemudian ya, Allah juga akan menegukkan bagi mereka agama yang telah diridoi yaitu Islam ingat, di era Malikun Jabarian seperti sekarang ini memegang agama Islam seperti memegang sebuah bara dipegang terbakar lepas, kita bisa kehilangan arah kehidupan dan Allah menyebutkan lagi dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka, orang-orang mukmin setelah berada dalam ketakutan, menjadi aman, sentosa di tengah ramenya dinamika perpolitikan dunia, termasuk di tanah air, di tengah ramenya pembelokan berita-berita orang Islam sering diposisikan sebagai pesakitan Kita tidak boleh lengah bahwa itu semua sebenarnya adalah Bagian dari grand design untuk memalingkan fokus kita Menyambut kebangkitan Islam abad 21 Kebangkitan ini pun sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW Inna Allah yuba'atuli hadihil ummah Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini Allah raksikuli miatin sanah di setiap awal periode 100 tahun Man yuja didulaha dinaha Orang-orang yang akan mengembalikan kemurnian pelaksanaan agamanya Dari mana kita bisa melihat perodisasi 100 tahun itu Dari bergantinya era Malikun Adon menuju Malikun Jabarian Siapa yang lupa tentang Malikun Adon, angkat tangan Ya, Malikun Adon apa? Lupa Lupa apa, enggak tahu? innalillahi Malikun Adhan itu sebutan lain raja yang menggigit Dikatakan menggigit karena Quran hadis Sebagiannya hanya lip service Khususnya dalam suksesi kepemimpinan Era itu mereka menyebut era khilafah islamiyah Tetapi suksesi kepemimpinan biasanya seorang khalifah Sudah mempersiapkan putra mahkota Dengan kata lain sistemnya justru monarki Tapi para cedikiawan menyebutkan era itu masih baik buat Islam dan dunia pada umumnya Namun sudah takdir ilahi Era Malikun Adhan harus segera runtuh berganti menjadi Malikun Jabarian Yang tidak tahu tentang Malikun Jabarian juga angkat tangan Oh tidak tahu juga, baik Malikun Jabarian adalah raja yang bengis, pemimpin yang diktator bungkus mereka di era itu disebut dengan era demokratisasi. Jadi kapan itu terjadi? Sekarang apa nanti? Oke. Yakni ditandai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah tahun 1924 Masehi. Malikun Abdun runtuh berganti masuk pada era Malikun Jabarian. Akan menjadi genap 100 tahun Insyaallah di tahun 2024 Masehi Dan awal 100 tahun berikutnya adalah tahun 2025 Masehi Berita Santer menyebutkan penelitian CIA membuktikan Mereka sudah mempresentasikan di harapan Presiden Barack Obama Dengan mengatakan akan muncul negara-negara dengan sistem tatanan dunia baru Yang berbeda dengan sistem tatanan dunia pada umumnya Kalimat mereka kesannya agak kamuflase, tapi intinya mereka menyebutkan Akan muncul negara dengan sistem tatanan dunia baru yang berbeda dengan sistem demokrasi yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia Negeri-negeri itu akan terbentang dari ufuk timur China sampai ke sebelah barat samudera Atlantik Negeri-negeri yang menggunakan tata sistem dunia baru itu mengklaim dirinya menjalankan sistem khilafah Islamia Tahun berapa? 2025 Masehi Itu sudah hasil penelitian mereka sendiri Maka fenomena kebangkitan di era Malikun Jabarian pun ternyata terus Allah munculkan Di antaranya munculnya sosok muslim di panggung kekuasaan Meskipun terus ditekan agar politikus muslim Orang-orang muslim muncul ke panggung kekuasaan Biasanya dengan kalimat jargon di Indonesia begini agama itu suci, politik itu kotor. Jangan bawa-bawa agama ke politik, nanti ikut kotor. Keosnya Indonesia sekarang ini, ramainya Indonesia sekarang ini karena para ulama mulai bermain politik. Makanya kacau Indonesia. Kalian nih Habib-habib, ulama-ulama dan pengikut-pengikutnya yang tidak bener bikin kacau Indonesia. Wah, oh, sekarang udah sampai seperti itu kalimatnya. Nah, Bapak Ibu, Di era yang diintimidasi sedemikian rupa, ternyata Allah munculkan di Eropa. Ada pemimpin Islam namanya Presiden Ramzan Qadirov di Cecnia. Negeri itu awalnya hancur, dibombardil oleh, oleh Uni Soviet Rusia sekarang ini. Ternyata dengan sistem nafas Islam, butuh waktu hanya 10 tahun, negeri itu makmur dan damai. Antara Eropa dan Asia, Allah munculkan Presiden Erdogan di Turki. Dengan sistem yang berubah dari sekuler dengan nafas Islam, per tahun 2016 masehi Turki memiliki hutang luar negerinya 0 lira. Bahkan Turki turut andil membantu negara-negara lewat PBB tidak kurang dari 68 negara dibantu oleh Turki. Juga Allah munculkan di Asia Raja Salman dari kerajaan Saudi Arabia. Di tengah kelesuhan kaum muslimin, terutama para aktivist islamnya, Nyaris pada tingkat putus asa, dengan mereka mengatakan, di mana-mana kaum muslimin dibantai. Baik secara sistem maupun fisik, kayaknya kita habis nih. Ternyata tidak. Allah munculkan Raja Salman, dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinannya, berhasil merangkul dunia islam. Membentuk aliansi 34 militer dunia islam. Dan salah satu prestasi yang kemudian menggemparkan dunia adalah berhasil menghancurkan tentara-tentara Rusia dengan menembak pesawat mereka. Maka dari situlah semangat kebangkitan Islam semakin tersebar ke seluruh permukaan bumi. Aktivis Islam semakin optimis bahwa gerbong kebangkitan ini tidak akan robo, oleng saja tidak. Nah, di Asia Tenggara juga Allah munculkan, Sultan Hasan Bolkiah di Brunei Darussalam Yang ini lebih vulgar Berani mengatakan negeri kami menerapkan syariat Islam Aparatur negara kami siap menjalankannya Masyarakat kami gembira melakukannya Apa yang terjadi? Gaji marbot di sana konon kabarnya setara dengan 15 juta rupiah per bulan Mau jadi marbot apa eksekutif muda? Seringnya yang peteng-teng-peteng-teng marbot apa eksekutif muda? Mau ke sana atau tetap di sini? Di sini, eksekutif muda tetap ya. Bangun negeri insya Allah. Gaji guru di sana setara dengan 35 juta rupiah per bulan. Ini manajer apa manajer? Setaranya ya. Baik Pak Bu, lanjut. Juga munculnya para hufas. Di saat ya apa istilahnya sponsor-sponsor mereka ya komparador-komparador mereka mengiklankan dengan iklan yang sangat vulgar juga mereka mengatakan para penghafal Quran adalah benih-benih teroris lembaga-lembaga penghafal Quran adalah lembaga-lembaga pencetak teroris masa depan tapi apa yang terjadi wa makaru wa makarullah wallahu khairul maikirin. Mereka menyusun rencana tipu daya Dan Allah pun menyusun rencana tipu dayanya Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana tipu daya Justru semakin bermunculan para hufaz Di seluruh seenteru bumi seperti cendawan Yang tumbuh di musim hujan Sehingga saya, Sukaria Abdillah berani mengklaim Insya Allah 10-15 tahun yang akan datang Lini-lini formal kenegaraan di seluruh dunia akan banyak diisi oleh para penghafal Al-Quran Kenapa data per-2014 masehi ini menyebutkan Ada Hamza Al-Habashi usia 14 tahun dari Amerika Serikat hafal 30 juz Al-Quran Maria 7 tahun dari Inggris hafal 30 juz Al-Quran Rukaya Tufatahu Umar, tiga tahun, dari Nigeria, hafal 30 juz Al-Quran. Tabarok Labudi, usia empat setengah tahun, dari Saudi Arabia, hafal 30 juz Al-Quran. Farih Abdurrahman, tiga tahun, dari Al-Jazair, hafal 30 juz Al-Quran. Musa, lima tahun, dari Indonesia, hafal 30 juz Al-Quran. Jamaah yang hadir sekarang ini di Masjid Jenderal Sudirman Sudah hafal jus apa saja Nah lumayan kan Mas ada yang dihafal ya Lanjut Juga aksi damai yang melibatkan Jutaan umat Islam di Indonesia Tahun 2016 Kemunculannya di luar prediksi Para pengamat perubahan wajah dunia Mereka kaget Tidak nyangka Akan muncul aksi sangat besar di negeri Indonesia. Mengalir bagai airbah dengan militansi yang tinggi. Tak mempan ancaman, penggembosan, dan adu domba. Padahal setiap mau aksi, itu berbagai macam ancaman, penggembosan, adu domba juga berjalan sangat masif. Bahkan ada orang mem-broadcast atas namanya Ustadz Elsie lulusan Madinah Oh itu lebih asik lagi ngapain menutut penegakan hukum kok di jalanan salatnya persoalan hukum serahkan saja pada penguasa mending umat dimobilisasi ke masjid-masjid salatnya Benar sih nggak salah tapi kemarin-kemarin waktu umat salat di masjid gara-gara usolidnya dijaharkan us usoli fordor langsung ditunjuk gitu ah. Dolalah, nar Itu neraka Akhirnya orang yang baru mau salat ke masjid Bubar Bahasa Jawanya putra-putri Islam Akhirnya biayaan di jalan-jalan Yang eksekutif muda Lebih pilih hangout daripada salat di masjid Masuk neraka karena bid'ah ngomong usoli Mendingan hangout Kemudian Qur'annya di nisa kata para para ulama wahai putra-putri Islam yuk daripada hangout tuntut penegakan hukum salat yuk di jalanan salat Jumat lah ini Ustadz LC bilaknya salatnya di masjid jangan di jalanan jadi yang benar yang mana itu Pak Bu aksi itu pun kemudian menggoncang singgasana kaum korup di balik topeng demokratisasi yang mereka gembar-gembarkkan Apa saja aksi itu? Aksi bela Islam 4 November 2016 merupakan aksi damai menuntut penegakan hukum atas penistaan Al-Quran oleh Gubernur DKI Zhong Wangsui Tulisannya mungkin salah saya ya nanti kalau ada yang benar dibenerin ya maksudnya perbaiki menjadi aksi ujuk rasa paling fenomenal akan kekuatan Islam di tanah air yang melibatkan 2 juta manusia tertib damai Tanpa ada sampah berserak dan taman yang terinjak. Meskipun kemudian fitnah itu ditebar lagi. ya Ada taman yang rusak sedikit, difoto, diblow up. Kemudian gubernurnya juga bilang lagi, Oh iya, kami ganti kerugiannya, tanam lagi. Nah, salon wakilnya juga nanem. Begitulah kurang lebih. Aksi bela Islam 212, sebutan kita begitu, tahun 2016. Merupakan aksi super damai dan salat jumat paling fenomenal yang melibatkan 7 juta lebih manusia Dari berbagai latar belakang suku dan bangsa Bahkan menjadi headline di kaledeskop sebagian media Mereka mengatakan pendengar, pemirsa di akhir tahun 2016 ini Di Indonesia terjadi peristiwa yang besar Aksi salat jumat terbesar sepanjang peradaban umat manusia Sepanjang sejarah Dihadiri tidak kurang dari 8 juta manusia Oh itu gak ada yang bisa memprediksi sebelumnya tuh Memang akan banyak terjadi kagetan-kagetan perubahan dunia hari ini Aksi itu juga membuktikan bahwa umat Islam berjuang menegakkan hukum Bukan mengejar materi Meskipun mereka mencoba memutarkan, memelintirkan Kesannya aksi itu adalah tuntutan politik Oh bukan, ini tuntutan hukum Jadi memang lazimnya orang kafir sepanjang sejarah akan selalu salah paham Dengan gerakan baik jika sudah urusannya sampai pada tingkat hukum dan kekuasaan Abu Sofyan juga dulu begitu Rasulullah nyuruh sahabat menanyakan tentang harta kaum muslimin di Mekah Minta dibuka blokadenya biar bisa diambil Kalau tidak bisa diambil maka tukar guling dengan kafila dagang Abu Sofyan yang kebetulan melintas di badar itu Ternyata Abu Sofyan kirim surat ke Mekah, minta dikirim bala bantuan tentara. Padahal Abu Sofyan tahu, orang-orang Islam yang ada di Madinah itu sebagiannya masih berbau saudara dengan dirinya. Dan juga kebanyakan adalah sipil, tanpa adat militer atau tentara di dalamnya. Nah, umat Islam mampu merajut kebinekaan di Indonesia. Ingat, yang datang ke acara aksi bela Islam 21 2016 Kalau dalam bahasanya Bang Haji Roma Irama, kata beliau ada Jawa, ada Sunda, Aceh, dayak Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kata Bang Roma begitu. Jadi kita dituduh anti-bineka itu jelas. Pemalsuan berita yang penuh dengan fitnah. Nyatanya yang hadir di aksi itu dari berbagai macam latar belakang suku dan bangsa. Hambatan kebangkitan. Rada cepat ya membacanya karena waktunya hampir habis Ya sering muncul teror dan intimidasi yang diarahkan kepada kaum muslimin yang konsisten membela agama dan tanah airnya Dengan memberi stigma negatif, ekstremis, fundamentalis, teroris Tapi maaf istilah-istilah ini semakin redup tidak laku dijual Sehingga sekarang sedang diganti dengan istilah kembali zaman dulu radikal padahal yang paling mengerikan adalah isu teroris karena biasanya isinya bom ada yang meledak, ada yang belum meledak semuanya ditempelkan kepada kaum muslimin bom yang meledak mulai dari bom JW Merriot sampai yang belum meledak, bom Pancipeot masih ingat? dan selalu di Bekasi yang lucu-lucu sebelum bom Pancipeot ada bom sepeda makanya ada pembantu dari Taiwan nulis di FBI-nya shaft Mesok ke tenan, mentang-mentang sing jadi terorisnya mantan babu luar negeri Mono ku yoko bomnya bom panci. Keto era modal tenan. Ne ora ono modal bo ngomonggoku wewehi aku bagi katanya. Nah sampai ditertawakan seperti itu makanya sekarang diganti istilahnya bukan teroris tapi sedang dilazimkan radikal. Mereka kaum imperialis mengerakkan kekuatan militer dan menggelontorkan berbilion dana untuk mengawal sekularisme dan liberalisme dengan mengambil sumber daya dan sumber dana dari dan di dunia Islam itu sendiri. Mudahnya hari ini apa-apa naik udah gitu aja deh. Sekarang mau beli ya top up kartu Transjakarta saja sudah dipotong Rp2.000. Nah, celakanya semuanya diambil dari kita tuh resourcing-nya digunakan untuk kembali mengebah kita, ya, pewarisah negeri ini. Dibentuk ormas Islam artifisial, dengan kata lain, kalaupun tidak dibentuk, dibiarkan ormas Islam artifisial untuk menghambat laju kebangkitan Islam. Pendikotomian Islam, Arab, dan Pancasila. Secara internal, kesannya ditampilkan usat-usat yang selalu mengatakan Pancasila itu bertolak belakang dengan Islam. Islam adalah tauhid, Pancasila adalah tauhid. Secara eksternal mereka selalu menyebutkan, melakukan langkah islamisasi di Indonesia itu artinya adalah melakukan arabisasi. Indonesia bukan Arab, kalau mau Islam ke Arab saja. Dengan kata lain ini negeri Pancasila. Kalau mau pakai Islam ke Arab. Terpikir enggak oleh kita di balik kata itu ada apa? kalau tidak tahu tolong gelenengkan kepala ke kanan sekali ke kiri sekali Emang tidak tahu di balik kata ini panca, negeri Pancasila bukan negeri Islam ini Indonesia bukan negeri Arab mereka sedang bilang yang boleh tinggal di negeri ini walaupun falsafanya tetap Pancasila itu orang komunis dan orang kafir orang Islam ga boleh tinggal di Indonesia itu kata-kata yang sangat mengerikan itu teroris kata-kata. Tapi kita tidak pernah mengatakan demikian karena mungkin kita juga nggak ngerti. Itu ngomong apa begitu ya? Nggak ngerti kan beneran? Baru ngerti sekarang gitu ya? Iya baru ngeh. Makanya harus pandai main mantik ya. Bahasa kata-kata. Oleh karena itu ada aksi yang harus kita lakukan Bapak Ibu teman-teman. Yakni kristalisasi jargon NKRI harga mati. Hanya satu kata. Oke. Selanjutnya Islam. Yes. Pancasila yes. UUD NKRI tahun 1945 yes. Bineka Tunggal Ika yes. Yakin biasanya yes serius ini bukan ikutan doang yes. Jangan keluar dari sini Pak Ustadz, tapi Pancasila juga banyak kelemahannya Oh itu urusan yang berbeda Ini yang jelas warisan Bapak kita kemarin Gak mungkin kan Pak Kasman Singo di Mejo Dan Bapak Hadi Kusumo Saat membantu menuliskan Pancasila Dan UUD NKRI tahun 1945 Ada terbetik Dalam hati mereka begini Biar anak cucu kita di Indonesia Kasir semua yuk kita tulis kalimat ini Begitu? Enggak kan? Enggak. Dan ini khasana kita, aset kita Bapak kita sudah Menggoreskan putra putriku Di negeri Indonesia tercinta Kalau kalian mau hidup berbineka, ini loh kesepakatannya. Makanya mari kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Lakukan islamisasi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka menjalankan amanat Pancasila dan UDNKRI 1945. Demi kejayaan bangsa dan negara. Oke? Okay. Kalimatnya mau saya pecah-pecah dari bawah, Bapak Ibu cukup bantu baca dari kalimat lakukan sampai bangsa dan negara. Oke Demi kejayaan bangsa dan negara, maka kita harus melakukan? Oke, ya? Oke, baik. Sekarang, melakukan islamisasi diri masyarakat bangsa dan negara adalah merupakan amanat? Berarti kalau orang Islam yang hidup di Indonesia kemudian tidak mau islami, dia subversif apa subversif? Nah, jangan bangga jadi orang sekuler. Anda sekuler di Indonesia berarti Anda subversif terhadap Pancasila. Makanya ketika mereka mengatakan hebung, ini Indonesia bukan Arab. Jawaban kita tersen tersenyum. Betul. Ketika mereka mengatakan ini negeri Pancasila bukan negeri Islam Jawaban kita setuju Allahu Akbar lakukan Bisa? Oke okay. setuju Allahu Akbar lakukan Saya ulang Hei ini Indonesia bukan Arab No senyum Senyum dulu Ulang lagi. Hei Bung, ini Indonesia bukan Arab. Oke, okay, Senyum. Ini negeri Pancasila, bukan negeri Islam. Lakukan. Jangan berir nolak lagi. Kenapa? Memang begitu kenyataannya bahwa amanat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, untuk simpelnya nanti saya sebut UUD 45. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan yang Maha Setuju? Takdir. Oke, 3 menit mudahan cukup. UUD NKRI tahun 1945 pasal 29 ayat 1 berbunyi <tos> Makanya mereka tahu kita tuh Masa bodoh dengan itu Makanya dipakai buat nabokin kita sendiri Kalau kita mau Islam Nih, perhatikan Ayat 1 Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa Tuhan yang Esa Artinya Tuhan yang Tanyakan kepada agama apapun Di seluruh dunia Eh bom agamanya apa? Anu, oh, agama anu. Oke okay. saya mau nanya, nanya sebagai penganut agama Anu Menurut anda di dunia ini Agama apa yang Tuhannya cuma satu Maka penganut agama Anu pun akan mengatakan Oh kalau yang Tuhannya satu itu orang Islam Betul? Di dunia ini mereka mengaku Yang Tuhannya satu hanya orang Islam Maka mari berbicara Sebagai orang Islam Tuhan yang Esa adalah sebutan untuk Allah yang Esa, yang satu. Allah yang Esa dalam bahasa Islam adalah Ta'id Dullah. Oke? Okay? Dalam Islam, Allah yang Esa artinya adalah Ta'id Dullah. Pak, Bu, mari kata-kata Ta'id Dullah kita tempelkan di ayat 1 pasal 29 UUD 45 ini. Bapak tolong sebut Ta'id. Tauhidullah setelah saya membaca Siap Undang-undang NKRI tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 menyebutkan Negara berdasar atas Tauhidullah Yang semangat Negara berdasar atas Tauhidullah Jelas Jadi negeri ini Tauhidullah Orang musyrik subversif Harus berani ngomong begitu. Komunis subversif. Karena komunis tidak bertuhan. Negeri ini negeri bertuhan. Dan Tuhannya adalah ta'idullah. La ilaha. Mulai jelas? Oke. Okay. Baru ayat 2 yang tadi geremeng-geremeng ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu saya ingin langsung lompat saja deh, pada bagian kedua dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, saya ingin tanya dulu nih kepada bapak ibu salat wirid, dikir baca quran, di masjid ibadah? oke okay. tertib lalu lintas ibadah? bekerja profesional, ibadah? Transaksi jual beli, jujur, ibadah? ibadah Menjadi anggota parlemen Menggoreskan tanda tangan Untuk sebuah peraturan yang menciptakan Kedamaian dan kemakmuran bangsa Indonesia Termasuk ibadah, ibadah. Oleh karena itu Siapa anggota parlemen yang harus masuk Ke lembaga legislatif, mukmin atau kafir ibadah. Tolong instropeksi diri Yang kemarin pilih partai sekuler Istighfar Amanat Presiden Soekarno mengomentari kalimat ini adalah Oleh karena kita sepakat menggunakan demokrasi Pancasila Maka ramekanlah gedung parlemen kalian dengan para politikus muslim 60, 70, 80, 90 Supaya produk hukum yang mereka buat berpihak kepada jumlah banyak kalian Salah seorang ulama hari ini mengatakan, kalau Indonesia mau al-falah, apa itu al-falah? Menang, merdeka. Ingat, sekarang turis-turis yang sesungguhnya penyamar militer dari Amerika dan Tiongkok sudah masuk ke kita. Tidak ada cara lain melawan mereka kecuali sampai ada tingkat al-falah. Kita mau menang, mau sukses di negeri ini, kata salah seorang ulama di tanah air, ke depan, pilih Pemimpin muslim ideologis, nasionalis, religius, ngerti agama, ngerti wawasan Nusantara Kedepan harus pilih partai Islam ideologis Nasionalis religius Religius nasionalis Hanya ini jalan satu-satunya Sementara ini Bapak Ibu Kalau kita mau merdeka dari komunis Dan sekularis liberalis barat Hari ini siap Siap, siap memenangkan pemimpin muslim siap. Takbir Allah Akbar. Allah Akbar Baik Waktunya habis Insya Allah lain waktu bisa kita sambung lagi Mohon maaf kalau ada kekurangan Dan kekilafan Kita sudahi dengan membaca doa Kafartul Majlis. Subhanakallahumma wabihamdi. Ashadu alla ilaha ila anta astaghfir kautubu ilaih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.